Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'd Kita melanjutkan sedikit dari apa yang telah kita lewati tadi, dari pernyataan Imam Barbahari, Wahum ahlu sunnati wal Jamaah, maka para sahabat ini adalah ahlu sunnah wal Jamaah. Famanlam yakhot anhum, maka yang tidak mau ambil dari mereka. Fakadzallah wa bedada'ah, dia tersesat dan terjatuh dalam bedahah. Waku'lu bedahatin dzallalah, wadzallalah wa ahluha fi nahr. Terkait ini, yang tidak mau ambil dari salaf, dari para sahabat. Oleh Al-Imam Ibn Rajab Rahimahullah Beliau menjelaskan Yang namanya ilmu yang bermanfaat Adalah Zabat Nususul kitab Wa sunnah Untuk orang itu Mempelajari Menghafal Nusus Nas Dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Memahami Berusaha Tadabur dan memahami Maknanya Yang ketiga Membatasi diri terikat Dengan asar yang ada dari para sahabat Dan tabi'in Dan tabi'ihim Atau atba' tabi'in Di dalam mengartikan dan memahami makna-makna Qur'an Dan sunnah maka apa yang kita dapati dari mereka tentang permasalahan halal haram tentang zuhud tentang rokoi maw'idzoh yang menyentuh kalbu Kemudian juga bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan menyaring Untuk tahu mana yang sahih, mana yang zaif Dari riwayat-riwayat itu karena perlu waktu dipelajari, dikaji Ini zaif karena perawinya begini-begini, ini sahih karena begini-begini Setelah diketahui mana yang sahih, mana yang daif Berusaha kembali Terus sungguh-sungguh mengerti makna dan Kandungannya dengan benar Maka semua ini Ilmu Kata Ibn Rojab Sudah cukup Mencukupi Mencukupi bagi orang yang punya akal fikiran Mencukupi bagi orang yang punya kesibukan Untuk tersibukkan dengan ini semua Karena butuh waktu Menyita banyak tenaga, waktu, fikiran belum lagi ilmu-ilmu alat yang mendukungnya bahasa Arab, Nahu, Sorof, kaidah-kaidah, usul Fiqih, kawaf fikia, mustalah, ilmu ruhut, ilmu rijal, cerwata adil dan semuanya perangkat ini. Ini saja kalau betul-betul dipelajari sudah menyibukkan sangat. Artinya menyibukkan kamu tidak akan punya waktu untuk mempelajari yang lain yang enggak ada gunanya mempelajari filsafat misalnya mempelajari ilmu mantik atau yang semisalnya enggak ada waktu karena tersita banyak di sini dan itu manfaat Makanya kata Ibnu Rajab sudah mencukupi yang ini. Dan jika dia memohon pertolongan kepada Allah, <coughs> akan Allah beri pertolongan, taufik, hidayah. Allah beri pemahaman ka ilmu yang manfaat ini akan membuahkan baginya Khasyiatullah rasa takut kepada Allah seperti dalam firman-Nya innama yaqshallaha min ibadihil ulama yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya Hanya Orang-orang yang berilmu Semakin dia berilmu Akan semakin dia takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka beberapa kesimpulan dengan kita mempelajari dan tahu siapa itu Sahabat Rasul, siapa <coughs> mereka Salafus Saleh, satu dalam kita berakidah urusan keyakinan. Sumbernya jelas dari Al-Quran dan Sunnah, jauh dari keruhnya hawa nafsu, jauh dari noda-noda syubhat, karena seperti itu para sahabat. Ngambil dan mempelajarinya dari Nusus wahyu dan Itu yang kita tiru Yang kedua Dengan ini pula Menanamkan ketenangan Dalam jiwa Menumbuhkan tumak nina Ketentraman Sekinah Maka jauh seorang muslim itu dari keraguan dan waham dalam agamanya. Tidak yakin atau berhayal, ragu. Tapi dengan mengetahui mereka sahabat dan ambil dari mereka... Maka dia akan tenang bahwa ini akidah orang-orang terbaik. Yang hatinya paling suci, paling baik, dipilih oleh Allah. Maka dia tidak merasa asing, tidak merasa sendiri. Kalau kamu sendiri, orang kan akan gelisah apa iya saya ini benar. Apa iya yang kayak begini ini benar, jangan-jangan salah, khawatir, keliru, akhirnya bimbang, ragu. Untuk mendakwahkan kepada yang lain, untuk mengamalkan, dia serba maju-mundur, gak yakin. Tapi dengan ini, dia mantap dan yakin karena dia tahu ini bukan hanya dia sendiri, dan bukan karya dia bukan karya orang belakangan bukan produk yang terlambat tetapi ini ada dari semenjak zaman sahabat yang ketiga mendidik dan membentuk pada seorang muslim untuk mengagungkan ayat-ayat Quran, mengagungkan sunah-sunah Rasulullah, hadis-hadis beliau, karena dia yakin dididik oleh para sahabat, dicontohkan bahwa semua yang ada di dalam Quran, sunnah hab. Semua yang ada di dalamnya benar Semua yang ada di dalamnya menyelamatkan Duniamu dan akhiratmu Maka betul-betul kamu agungkan Karena itu yang dimiliki oleh nusus Dari Quran dan Sunnah Begitu dia dengar ayat <coughs> hadis, Dia terima Dia akan cemburu Jengkel, marah Kalau ada yang mempermainkan Ayat-ayat Quran dan hadith Rasulnya Dan itu Keistimewaan tersendiri Karena begitu seharusnya setiap muslim tapi kalau itu bukan dari salaf tidak bersumber kepada mereka terdedek orang itu untuk berani menolak berani mengotak atik mempermainkan nusus Quran apapun sunnah muda ayat itu begini-begini Wah hadis itu begini, itu kan hadis anu ini, begini. dengan gampangnya, dengan begitu remehnya nilai hadis itu di matanya, tidak ada pengagungan. Yang keempat. Ini pula menggandeng Dan mengaitkan seorang muslim Dengan generasi salafus salih Dan itu penting Agar tidak terputus mata rantai Agama ini Bahawa yang semacam ini juga adalah keyakinan Akidah, para sahabat, muhajirin, ansur dan yang lain Bersambung Yang kelima Bahwa dengan ini pula menjadi sebab terpenting untuk orang itu diteguhkan di atas agamanya, dikokohkan dalam istiqomahnya. karena ayat menyebutkan walau annahum fa'aluma yu'adzuna bihi lakana khairal lahum wa ashadda tathbita kalau saja mereka mau mengamalkan apa yang sudah dimau'idahkan sudah diajarkan ke mereka maka niscaya itu lebih baik bagi mereka maka mereka di atas kebaikan dan lebih mengkokohkan mereka lebih kokoh lebih kuat kokoh akidahnya, kokoh imannya, kokoh istiqomahnya, teguh akhlaknya, ibadahnya, semuanya Makanya kamu dapati Yang tidak mengambil dari sahabat Tidak kembali ke mereka Begitu gampangnya terombang ambing Oleh fitnah, oleh syubuhat Begitu seringnya berubah-ubah warna Sekarang hijau, besok biru, lusa kuning Besoknya lagi hitam, dan seterusnya Agamanya berubah-berubah keyakinannya gak pernah pasti manhatnya loncat-loncat yang ke enam dengan itu pula menjadi sebab seorang hamba itu dekat dengan robnya Dan mendapat kemenangan Dengan mendapat riza Allah wa Karena ini yang Allah kehendaki dari hambanya Untuk mereka taat kepada Allah Menerima Dan mengamalkan Apa yang diperintahkan Olehnya Termasuk kemenangan terbesar Bagi mereka adalah di akhirat Kelak Akan diputihkan wajah-wajah mereka bersih bersinar bercahaya cemerlang seperti yang Allah katakan yauma tabyaddu wataswaddu wujuh di hari yang wajah itu ada yang putih bersinar ada wajah yang hitam kelam seperti kata Ibnu Abbas yang putih bersih bersinar hanyalah wajah ahlussunnah dengan mengikuti para sahabatnya. Di akhirat menentukan. Makanya ayat Kalau kita amati, Allah menyebutkan: "Wala taku nukal ladina ta'farroku waqtalafu min bagdimaja ahumul bayinat wa ulaiikalahum adabun azim. Jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang memecah belah agamanya." Orang-orang yang berselisih setelah datangnya penjelasan kepada mereka Maka bagi mereka adab yang besar Memecah belah agamanya dengan menyelisihi para sahabat Dengan mereka meninggalkan perintah atau melanggar yang dilarang oleh Allah. Baru kemudian Allah katakan, yau mata biar hari yang wajah itu ada yang putih, cemerlang, bercahaya ada yang hitam. Mereka itu ancaman bagi yang Allah sebut di dalam ayat mereka yang memecah belah agamanya, berselisih, menyalai. Nusus Quran dan Sunnah, berpecah belah, menyalai al-jamaah, menyalai para sahabat Rasulullah, para tabi'in dan aimas setelah mereka. Mereka ini yang akan gelap hitam wajahnya. Wajah alul bid'ah. Kata Ibn Abbas akan hitam Kalau itu Beberapa keutamaan Atau kesimpulan Dari keutamaan kembali dan merujuk kepada salaf dari para sahabat rasul dan para tabi'in ala humbi ahsan maka cukuplah bagi seorang muslim Untuk betul-betul dia mawas diri, tidak ingin dirinya tanpa sadar melanggar dan menyalai para sahabat rasulnya. Kemudian kata Barbahari, "Qala Umar, radhiyallahu an." La udra li ahadin, fi dzalalah rakibaha hasibaha Hudah. Tidak ada udur bagi seseorang dalam kesesatan yang dia lakukan dengan menyangka saya kira itu benar. Saya kira itu hidayah. Wallahu tarokahu hasibahu dzalalah. Atau Tidak ada udur juga Bagi orang yang meninggalkan Hidayah petunjuk dari Allah dan Rasulnya Dari sahabat Dengan mengira Saya kira itu Kesesatan Fakat buyinatil umur Karena masalah semua telah dijelaskan Gamblang Wathabatatil hujja Hujja telah tegak One ko atau sehingga udur pun sudah putus, tidak akan ada udur. Asar Umar ini semakna dengan apa yang Bukhari riwayatkan dari Umar. Umar katakan, dulu orang itu dihukumi dengan wahyu, turun wahyu menyatakan fulan begini, fulan begitu. Tapi dengan terputusnya wahyu, wafatnya Rasulullah SAW, kita hanya bisa menghukumi orang dengan zohirnya. Makanya menampakkan baik kita hukumi baik, kita dekati. Yang menampakkan jelek. Ya kita hukum jelek dan kita tidak bisa mempercayai urusan batin niat tujuan mereka kita pasrahkan kepada Allah karena kita enggak tahu itu. Yang kita tahu fulan meli nampak kebaikan darinya. Fulan yang satunya menampakkan kejelekan. Ini semakna dengan apa yang Umar katakan. Asar Umar ini dibawakan oleh muallif rahimahullah ta'ala Keluar dari seorang yang agung dan ucapannya pun ini ucapan agung Umar katakan Bahwa orang yang melakukan kesesatan Dengan mengira itu hidayah Atau sebaliknya Meninggalkan hidayah karena kira itu kesesatan Tidak ada udur baginya di sisi Allah Kenapa disebut demikian? Karena Berarti orangnya mukossir kurang bersungguh-sungguh untuk mencari hal hak tidak semangat tidak sungguh-sungguh serius dalam mempelajari al hak mencari tanya belajar al hak kemudian dia dapati kesesatan itu yang dia yakini itu yang dia amalkan Gak bisa nanti di hadapan Allah Karena agama akan dia bertanggung jawabkan amalannya semua Dia berudur Ya Allah Saya kira itu kebenaran ya Allah Saya kira itu hidayah Gak ada udur begini Atau sebaliknya tadi Makanya kata Umar Buyinatil umur Masalah sudah dijelaskan semua tiap masalah agama dasar hukumnya dari quran dan Sunnah ditambah lagi diperjelas dengan perbuatan amalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam makanya Allah katakan dalam An-Nisa 165 li'alla yakuna lin-nas 'alallahi hujjatun ba'dar rusul agar manusia tidak berhujat di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul agar mereka nanti di kiamat tidak ada yang bisa berkata misalnya ya Allah kami belum paham, kami belum ngerti karena engkau gak ngutus nabi ke kami gak ada rasul yang engkau utus mengajari kami, mengingatkan kami manusia tidak akan punya hujah Anak Allah telah utus Rasulnya Dalam pernyataan Umar ini Kita diajari pula bahwa. Seorang manusia, seorang hamba, ketika Umar katakan roki'bah dari rukub, rukub itu aslinya mengendarai. Isarat dari Umar Orang yang berijtihad Yang istihad itu Ternyata menyalahi sunnah Melanggar apa yang Rasulullah ajarkan Oleh karena itu kata Syekhul Islam keutamaannya bukan orang itu banyak istihadnya tetapi bagaimana dia mencocoki hidayah sesuai dengan petunjuk sadat dari sahabat-sahabat Rasulullah makanya di dalam riwayat Abu Nu'em asal katakan atau di dalam atsar, paham? Dalam atsar Abu Nuaim disebutkan mazdada mubtadi'un ijtihad dan illa izdada minallahi budda. Mereka ini semakin giat ibadahnya, semakin serius semakin dia jauh dari Allah makanya yang jadi penilaian bukan sering atau banyaknya beristihahat, bersungguh-sungguh banyak yang dia perbuat, dia amalkan, bukan itu penilaiannya tetapi Al-huda wa sadat mungkin sedikit amalanmu tapi ketika itu benar sesuai petunjuk suai hidayah itu yang bermanfaat bagimu hasibaha huda orang mengendarai kesesatan mengira dengan itu dia sangka hidayah mungkin kesimpulan Umar ini atau perkataan Umar ini terambil atau beliau ambil dari ayat kulhal nubuubil aksharina amalah maukah aku kabarkan pada kalian orang yang merugi amalannya Allah sa'yuhum fil hayatid dunia Wahum yah sabuna anahum yah Mereka yang sesat di kehidupan dunia ini, tapi mengira sedang berbuat baik, sedang mengumpulkan pahala, dan dia sedang dosa maksiat kepada Allah. Orang-orang yang merugi. Aksari na amala. Amalannya sangat merugi kata Allah Dari ayat itu Mungkin Omar Ibn Khattab Mengambil kesimpulan Dari apa yang beliau ucapkan di Bukhari dari hadis Aisyah Rasulullah sebutkan ma'azunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an dugaan fulan fulan disebut oleh Rasul Keduanya tidak tahu urusan agama kita sama sekali. Enggak ngerti apa Islam itu, bagaimana tauhid, iman. Kata Layf ibn Sa'ad, salah satu perawi hadis Yang Rasul katakan itu dua orang dari munafikin. Kata ibnu Hafid dibenih Hajar, rahimahullah. Apa yang terjadi di dalam hadis, Aisyah, bukan berarti Rasul itu menduga-duga yang itu dilarang, istanibukasir min azzon. Inna ba azzonni ism, jauhi kebanyakan berduga, menduga-duga dan sebagainya dosa yang ini gak masuk dalam ayat itu dikarenakan makomnya sini makom tahdir tahdir dari orang yang ada padanya sifat yang disebutkan niva kemunafikan supaya orang tidak tertipu dengannya, agar umat tidak terlena hanya karena zuhudnya, karena sopan santunnya, jangan tertipu karena dia munafikin makomnya makom tahdid. Adapun suudzon yang dilarang buruk sangka Ijtani Bukasir Al-Minaudzon jauhi banyak-banyak buruk sangka itu ketika kamu menduga jelek kamu bersu'udzon kepada seorang muslim yang diketahui bersih selamat dalam agamanya maupun kehormatannya ini orang bersih tidak ada cacat padanya Kamu saja yang husnudon Suudon padanya Kamu suudon jangan-jangan Fulan ini begini Jangan-jangan Fulan melakukan ini Mungkin dia yang apa yang dia maukan Haram gak boleh Karena yang terlihat Orang ini selamat Agamanya dia perhatian Kehormatannya pun dia jaga Beda dengan yang tadi Yang Rasulullah sebutkan Yang aku kira dugaanku Fulan-fulan, ini munafik, itu dengan wahyu Dengan bimbingan Wahyu, maka tidak termasuk dalam Dugaan yang dilarang Demikian Imam Barbahari Menukilkan kepada kita Banyak Fa'idah Bahwa Kalau itu Makomnya Makom tahdir Maka dibolehkan Seperti Rasulullah tadi Entah munafikin, fulan-fulan Tidak mengerti agama kita sama sekali Dan yang serupa dengan itu banyak Fatima bintu Qais Ketika minta saran Rasulullah Rasulullah jawab Muawiyah su'luq Lama lala Adapun Muawiyah yang ngelamar bota artinya orang enggak berharta ekonominya uangnya sedikit kamu mungkin akan susah nanti hidup rumah tangga dengannya Abu Jaham la ya dha asha an atiqi ada Abu Jaham tidak meletakkan tongkat dari pundaknya ditafsirkan sering mukul wanita ditafsirkan sering safar pergi kamu akan sering ditinggalkan Ditahdir oleh Rasulullah Kan itu tahdir Bagaimana supaya menolak Orang ini Tidak menerima Dalam konteks Lamaran Pendalilannya Kalau demi Kehormatan seorang wanita Seseorang itu boleh ditahdir Disebutkan kejelekannya bahkan Disebutkan kekurangannya itu bukan suudzon Dibolehkan dan rasul contohkan Apalagi Kalau yang Dipertaruhkan Yang kita ingin jaga itu Bukan sekedar kehormatan wanita Agama Allah Dijaga Dari rongrongan Orang-orang jelek yang merusak menebarkan subhat dan kedustaan lebih pantas untuk ditahdir dari sekedar urusan duniawi karena kalau tidak ditahdir dibiarkan mereka terus leluasa menyebarluaskan subhat dan kesesatannya Lalu A'imah Para imam-imam salaf Orang-orang terbaik umat ini Turun temurun menukilkan Tahdir Sebagai contoh saja Ibrahim bin Yazid an-Nakai berkata Atau Komentar Imam Syukbah lebih tepatnya. Komentar Imam Syukbah terkait Ibrahim bin Yazid an Nakhai. Kata Syukbah, dan Syukbah banyak komentar tentang Rawi. banyak bicara, cer, buat adil. Kata Syukbah, dzarkan la diarwian masruh, walam yasma minu sheya. Ibrahim ini banyak meriwayatkan dari Masruk Padahal dia tidak dengar Sama sekali tidak pernah mendengar riwayat dari Masruk Tapi anehnya sering menukilkan dari Masruk riwayat-riwayat Maimun atau Shu'ab bin Maimun Shu'ab bin Maimun al-Wasiti berkata Kata Abu Hatim Majhun Kata Bukhari Fihi nazar Perlu dihati-hati Perlu ditinjau ulang riwayatnya Ini semua kan takdir Agar orang tidak sembrono Menerima Mengambil riwayat ini orang Hati-hati Ya ada kelemahannya Dia begini begitu Asyahid Apa yang di Nukilkan oleh Imam Barbahari Menyajarkan kita banyak hal Orang tidak boleh yukassir Tidak boleh lemah dan malas dia bisa tanya kok majelis ilmu banyak apalagi sekarang lewat mass media dia bisa tanya bisa online, bisa datang ke majelis bisa temui fulan dan semisalnya hanya gak akan ada udur di akhirat karena dia meninggalkan hidayah dengan alasan saya anggap itu kesesatan Sehingga saya tinggal Atau mengendarai Kesesatan Itu yang dia lakukan Kalau diingatkan Ditegur dia akan beralasan Saya gak nyangka Kira itu kesesatan makanya saya tinggalkan Saya larang orang saya celak Gak ada udur begini Tentunya secara umum ayat menyebutkan wama kunna muadhibina hatta nab'ata rasulah kata Allah kami tidak akan adab suatu kaum sampai kami utus pada mereka nabi rasul Mengingatkan mereka, ngajari mereka Menyampaikan Agama Allah, tetap ditlawan, Tetap ditentang, tetap didustakan Turunlah adab Allah Artinya orang yang awam Sama sekali, gak paham Gak tahu menau, mungkin baru Masuk Islam, atau tinggal Di kedalaman sana, jauh dari tempat Ilmu Mungkin saja Ada uzur baginya Beda Yang semacam itu karena kejahilan Dengan orang yang yukosir, malas, Gak mau ngaji Gak mau duduk Gak mau tanya Sibuk dunia, sibuk kerja terus Yang ini yang dimaksud Yang kelompok ini Yang pemalas Tidak bersungguh-sungguh mencari Kebenaran Maka bersungguh-sungguhlah kita karena agama ini butuh azm butuh keseriusan butuh kekuatan wa'ala qadri ahlil azmi tu'tal azaimu penyair katakan sebatas apa tekadmu, usahamu sebesar itu kemuliaan yang akan kamu gapai. Kamu peroleh. Kamunya di level ini, ya kemuliaanmu sekian. Kamu lebih semangat lagi, lebih berazam, ya kemuliaanmu semakin lebih tinggi dan seterusnya. Kemuliaan yang kamu dapati itu sebanding sesuai dengan pengorbanan yang kamu keluarkan gitulah kurang lebihnya wa'ala qadri ahlil azmi tu'tal aza'imu azmnya kuat ya kemuliaan pun akan lebih besar dia dapati maka bersemangatlah dalam belajar Sungguh-sungguh Memohon -sungguh, tawbik Dan pertolongan dari Allah semata Allahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walafu minkum Sebelumnya Anak mohon maaf Untuk tidak bisa membaca Pertanyaan-pertanyaan antum Karena kondisi A'anakumullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh